Bagaimana cara memberitahukan Pengertian kepada orang yang sering Melakukan bid'ah Tanpa merusak silaturahmi, Barangkali ini karena ada hubungan darah Ya Karena kalau yang bukan ada hubungan darah Tidak dikatakan silaturahim, Karena mereka yang diberitahu itu Tidak mau menerima Bahawa apa yang mereka lakukan itu Adalah suatu dosa Alasan mereka adalah kalau itu suatu dosa. Mengapa para ustad dan kiai banyak melakukan perbuatan itu. <laughs> Alasan yang sangat sederhana. Dan kejataan. Dari orang-orang awam kaum muslimin. Dari umumnya kaum muslimin. Itu yang saya maksud. Kita hanya menyampaikan. Menyampaikan yang benar. Bukan memaksa.